Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarḍa Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدًا عبده ورسوله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun ila rahimakumullah fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam asharul umuri muhdatsatuha wa qul muhdatsatin bidah wa qullal bidatin dalalah Wa bala Latin finnar Para ibu, para umahat, pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini di masjid yang mulia ini dalam rangka kita berzikir dan di antara zikir yang paling mulia zikrul halal wal haram Ayatullah Usunati Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita memahami bahawa Zikir yang paling mulia Adalah Mengenalkan Halal dan haram Mengetahui Halal dan haram Mentadaburi Ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW di dalam waktu yang tentunya bagi kita juga mungkin berat di waktu kebanyakan orang melakukan istirahat, tetapi para ibu kaum muslimin, para jamaah yang saya hormati, duduk dalam majlis taklim. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, salah satunya adalah kekuatan kedua mata untuk tidak ngantuk, kekuatan kedua telinga supaya juga tidak tertutup, sehingga mudah-mudahan para ibu doanya tidak keliru, bukan doa Bismika Allahumma Ahya Wa Amud sehingga mungkin tertidur nanti. Akan tetapi mudah-mudahan salah satu tangga ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di mana beliau mengatakan tangga ilmu ada enam tangga. Jadi barang siapa yang ingin diberkati ilmu dan mendapatkan ilmu setelah dia duduk di majelis taklim harus Mengikuti enam tangga ilmu. Salah satunya adalah Husnul Samti, Bitisali, As Sami, Wal Basari, Wahuduri al Qalbi. Di mana orang akan diberkati ilmu ketika ia duduk di majelis taklim. Di mana tangga yang pertama. Orang yang thalabul ilmu itu berdiam. Dengan menyiapkan tiga unsur. Yang pertama, ittishalus sam'i. Artinya kedua telinganya menyambung dengan orang yang menyampaikan ilmu. Artinya siap mendengar. Ittishalul bashari. Kedua matanya pun siap. Jadi jangan sampai ada cerita begini bu, Pak Ustad itu katanya tadi badannya besar, tapi lama kelamaan kok semakin kecil. Ternyata tidur. Suaranya tadinya besar, lama kelamaan kok kecil sampai tiada. Ternyata tidur. Ya nggak begitu bu. Yang ketiga adalah Hudurul Qolbi, yaitu hadirnya hati. Di mana hati betul-betul hadir di majelis taklim, jangan jasad kita berada di, di masjid al barkah ini, tetapi hati kita ada di rumah, ada dalam pekerjaan kita, ada dalam tugas kita yang lainnya, tapi kita adalah siap untuk tolong ilmi. Nah mudah-mudahan Allah taala memberikan berkah itu semuanya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, judul yang saya akan bawakan sebuah judul yang insyaallah indah dan bagus. Ini adalah ungkapan para suami, istriku temani aku ke surga. Judul ini tentunya adalah tidak berlebihan. Ketika seseorang membawakan judul ini, temani aku surga pertama karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk berdoa kepada Allah agar kita masuk surga bahkan agar kita masuk surga di surga yang terbaik Nabi wassalam bersabda idha sa'altumullaha Fasuluhu, yani fasaluhu ya ni fasaluhu firdausa fa innahu min a'lal jannah wa min awsatiha wa inna fil jannati lamiatu darajat wa ma bainahuma ma bainas samai wal ardh Nabi Hasan bersabda, apabila kamu meminta kepada Allah, maka meminta surga Firdaus. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa seorang mukmin atau mukminah yang pertama diminta bukan dunia, tetapi pertama yang diminta adalah surga. Sebab itu adalah kenikmatan yang hakiki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apabila kamu meminta kepada Allah maka memintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, surga yang terbaik, surga yang paling istimewa, surga yang paling mulia, surga yang paling agung. Dan sesungguhnya surga itu memiliki seratus tingkatan. Jadi kalau kita gambarkan ada bangunan, ada sebuah bangunan itu tingkatannya. ya ini ada seratus tingkatan. Dan di antara keduanya, artinya di antara setiap tingkatan-tingkatan tersebut. Kemuliaannya, keagungannya dan luasnya seperti di antara bumi dengan langit. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala para ibu para umat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka sunnah hukumnya dan syariat hukumnya orang itu berdoa kepada Allah tentang surga dan meminta surga terbaik maka dengan itu tidak berlebihan ketika orang mengatakan temani aku ke surga yang kedua karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran yaitu surah ke-43 ayat 70 nya mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa suami dengan istri artinya apabila suaminya soleh dan istrinya soleha itu akan berbarengan masuk surga Di atas dalam ayat ini Allah berfirman: Ya ibadillah kau pun alaiku muliyya mawalan tuntah zanun. amanu bi ayatina wakanu muslimin. Udhuqul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Allah berfirman wahai hamba-Ku yang dimaksud di sini hamba yang khusus yang tohak yang mukmin yang muwahid yang bertakwa tidak ada rasa takut hari ini yaitu hari kiamat ketika di setil kiamat dan juga tidak akan bersedih kalian siapa mereka itu orang-orang yang beriman kepada ayat kami dan mereka tunduk kepada perintah-perintah kami kata Allah. Maka Allah berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum." Masuklah kalian dan istri-istri kalian ke surga. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa suami dengan istri apabila kedua-duanya itu baik Apabila kedua-duanya adalah soleh Suaminya soleh Dan istrinya solehah Maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan Di surga Sebagaimana dia berkumpul di dunia Maka dengan itu saya katakan Temani aku di surga Kemudian yang ketiga bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran di dalam ayat yang lain Allah berfirman man amila saliha min zakarin au unsa, wa huwa mu'min wala nuhyanahu hayatan tayyibah wala najaziyannahum ajrohum bi ahsani makanu ya'malun jadi di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahawa mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan yang telah beramal soleh Itu dijamin, diberikan kehidupan yang baik di dunia Dan kehidupan yang baik nanti yaumal qiyamah yaitu di surga Maka Allah berfirman barang siapa yang beramal soleh Dari kalangan laki-laki ataupun perempuan Dan dia beriman Maka kami akan memberikan kehidupan yang baik jadi kehidupan yang baik di sini mencakup dua <tuh> ayat pertama di dunia kehidupan yang baik di dunia dan ini adalah dua perkara ya kehidupan baik di dunia yang pertama adalah hidayah jadi seseorang diberikan hidayah oleh Allah Taala ditunjukkan kepada jalan yang lurus itu nikmat dunia yang sangat agung. Sedangkan yang kedua hayah taibah, di mana seseorang itu diberikan rizki oleh Allah Taala dan rizkinya tersebut jadi wasilah taat kepada Allah. Dan nah, di sini menunjukkan orang yang diberikan keluasan rizki, orang yang diberikan keluasan nikmat dunia, tetapi tidak menjadi wasilah taat kepada Allah, maka itu bukan hayah taibah bu pemirsa rojatipi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala orang yang diberikan keluasan dunia dipanjangkan umurnya tetapi umurnya dan dunianya kedudukannya, hartanya tidak jadi wasilah ta'at kepada Allah maka itu adalah bukan hayah taibah tetapi justru itu adalah hayah sayi'ah bukan kehidupan yang baik tetapi itu adalah kehidupan yang buruk dan hayat tayyibah Yang kedua tentunya adalah kehidupan nanti yaum al-kiamah Yaitu di surga Maka di dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Bahawa secara umum sama Perempuan ahli surga adalah seperti laki-laki ahli surga Dan dengan itulah saya membawakan judul tadi. Selanjutnya para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ummat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang harus dicatat oleh para ibu. Dan seluruh kaum wanita, kaum Hawa. Lihatlah dalam surah At-Tahrim. Di ujung ayat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran Kepada manusia Yaitu kepada orang kafir Kemudian kepada orang beriman Bahwa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Seseorang Masuk surga Dan seseorang aman Dari adab neraka Itu murni Berkaitan dengan amalnya Keimanannya Ketakwaannya, kesolehannya, ketawahidannya, dan amal-amalnya Maka di dalam ayat Al-Quran Sesungguhnya disebutkan Empat jenis wanita Jadi empat jenis wanita Yang pertama tentunya adalah wanita yang dia solehah Dan suaminya adalah soleh yang kedua adalah wanita yang suaminya soleh Tetapi dianya tidak solehah Tetapi dia tolehah Durhaka Masiyah, dia adalah masiyah Yang ketiga adalah seorang wanita yang solehah Dan suaminya tidak solehah Maaf, suaminya tidak soleh Dianya solehah, tetapi suaminya tidak soleh Durhaka kepada Allah dan yang keempat adalah wanita yang ditakdirkan tidak punya suami meninggal dan dia tidak punya suami Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini Baraballahu mathalul ladina kafaru murata nuhi wa murata lu'at kanata tahta abdayni min ibadina salihaini fakhanatahuma balam yugni an huma minallahi syai'a wa qiladkhulun narama'ad dakhilin Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir dua wanita katanya yaitu istrinya Nabi Nuh alaihi salam dan istrinya Lut alaihi salam kedua suaminya adalah orang yang saleh, seorang nabi, seorang rasul. Akan tetapi kedua wanita itu fakah natahuma, keduanya berkhianat, artinya durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suaminya, tidak mengikuti suaminya dan tidak beriman kepada kerasulan suaminya. Maka kedua suaminya tidak bisa menjamin. Kedua wanita itu tidak bisa menjamin dia masuk surga dan tidak bisa menjamin dia selamat dari neraka. Maka dikatakan Wakila Dhu'l Nahro Ma'adah Hilin. Maka kedua wanita tersebut dimasukkan ke neraka bersama orang-orang kafir yang lainnya. Wa barobalillahu masalalil ladhi na'amar imraat ta'fir Idz qalat rabbini fil jannah wa min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin Wa Maryam ibnata Imran allati farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa kutubihi wa kanat minal qanitin Dan yang ujung tadi udah disebutkannya oleh Al Ustad Al Fadhil api dakhullahutaala dan Allah membuat perumpamaan di sini Bagi orang-orang beriman Yaitu dua wanita walaupun berbeda Yang satu yaitu istrinya Fir'aun La'natullah Yaitu yang dikenal dengan Aisyah Tadi sudah disebutkan sekilas Ketika beliau berkata Wahai Robku Buatkan rumah di surga Dan ini yang dinyatakan Baiti Jannati Rumahku adalah surga. ku Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang bolim. Jadi di sini perumpamaan suaminya yang kafir, suaminya yang tidak soleh, tetapi istrinya adalah soleh. Tetapi dia adalah solehah, maka dia masuk surga. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa taala memberikan contoh di sini. Jadi ya, sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh yaitu apa? Seorang wanita yang tidak punya suami. Yaitu Maryam alaihassalam. Dia solehah. Dia qonitat. dia solehah dan dia konitah. Al-Qunud aybi ma'na dawa muta'ah. Yaitu yang menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak punya suami. Jadi dia tidak punya suami. Tapi dia solehah, maka dia menjadi penghuni surga. Nah, di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tiga cerita. Cerita yang pertama, dua wanita yang durhaka yang suaminya soleh, maka kedua suaminya tidak bisa menjamin dia selamat dari adab neraka dan mengantarkan dia ke surga tidak. Dia tetap menjadi penghuni neraka sedangkan cerita yang kedua adalah seorang wanita yang soleh yang suaminya tidak soleh yang dia adalah seorang yang ta'at suaminya tidak ta'at yang dia adalah sebagai muwahhid tetapi suaminya tidak bertawahid maka tidak memagorotkan dia ya kekupuran suaminya dia masuk surga dan yang ketiga sudah barang tentu ini dikisahkan di sini adalah seorang wanita yang tidak punya suami. Tetapi dia salehah, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Maka dia pun tetap masuk surga. Dan mungkin ini ada poin yang keempatnya. Yang tidak disebutkan dalam rentetan ayat ini. Tetapi disebutkan dalam tempat yang lain Itu apa? Seorang wanita yang solehah Dan memiliki suami yang soleh Maka Allah berfirman apa? Uduhulu antum wa azwajukum yani, Uduhulu jannata antum wa azwajukum Maka Allah berfirman Uduhulu jannata antum wa azwajukum masuklah kalian ke surga dengan istri-istri kalian. Jadi ini adalah poin yang keempat adalah suami yang saleh dan istri yang saleh, istri yang salehah yang memiliki suami yang saleh. Pesan dari ayat-ayat ini untuk membahas tentang tadi temani aku ke surga dan berbicara tentang wanita penghuni surga maka Pesan yang paling agung dari ayat-ayat ini menunjukkan Bahwa Masuknya seseorang ke surga Selamatnya orang dari api neraka Itu berkaitan dengan dirinya Tetapi sudah barang tentu apa yang saya sampaikan ini Bukan berarti Kita tidak melihat teman Dalam menjaga iman kita tidak melihat kanan dan kiri untuk menjaga iman Kita diperintahkan agar iman kita itu kokoh Tentunya memiliki teman yang baik Akan tetapi Dalam satu ketika Orang itu tetap akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri Dia tidak akan dijamin oleh suaminya Dia tidak akan dijamin oleh gurunya Dia tidak akan dijamin oleh orang yang dicintainya Kenapa para ibu lihat dalam surah yang tadi ayat 67-nya bagaimana? Allah berfirman al-akhillau yaumail din mabghuhum libadin adun illal muttaqun. Maka Allah berfirman pertemanan, persaudaraan, ya. Pada hari ini akan sirna katanya. Yang dulu bersaudara, yang dulu berteman, yang dulu saling mencintai pada hari aratil kiamah akan saling membenci kecuali yang kedua-duanya takwa. Jadi kedua orang itu bertakwa, kedua kelompok itu bertakwa, kedua bagian itu bertakwa, maka akan tetap bersaudara. Akan tetapi manakala salah satu di antara keduanya tidak dalam keadaan takwa maka seandainya di dunia mendengungkan persaudaraan dan mengaku persaudaraan dan mengklaim saling mencintai dan mengklaim saling membantu maka ingat bu nanti yawmalkiyamah akan menjadi musuh di setiap orang yang kita cintai setiap orang yang kita bantu di dunia ini kecuali kalau kita mencintainya karena Allah ta'ala kecuali kalau kita membantunya karena Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah pesan dari ayat-ayat ini nah, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam kalimat yang singkat ini insyaallah pertanyaannya lebih banyak ya. tapi menjelaskan wanita penghuni surga yang akan menemani suami yang soleh ke surga siapa yang jelas bu maaf Nenek-nenek tidak akan masuk surga Maaf ya Nabi <tuh salam bersabda La yaduhulul jannata ajuzun katanya Tidak akan masuk surga Nenek-nenek atau kakek-kakek Jangan tersinggung bu Yang di atas 50 tahun maaf ya kenapa para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah berfirman uruban akrobat kemudian dikatakan abekaro jadi yang menjadi penghuni surga nanti adalah perawan-perawan yang udah peot-peot nanti di sana itu berubah bu Wajahnya berubah, penampilannya berubah. Maka dengan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersendagurau dengan ibu-ibu ya. Katanya tidak akan ada yang masuk surga nan Ternyata ada yang menangis diantara ibu-ibu. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang pada waktu itu wanita-wanita itu akan kekar kembali, kanker dai kata orang Sunda. Wajahnya kembali ya, memukau indah, bahkan seluruh anggota badannya maaf, dan ini disebutkan untuk menjadi satu motivasi. Kalau wanita di dunia setiap dijima akan berkurang, akan tetapi para ibu dan para bapak yang saya hormati yang mendengarkan dari kejauhan, pemirsa di mana saja berada. Ingat bahwa penghuni surga, istri-istri penghuni surga setiap dijima akan kembali perawan lagi. Jadi tidak perlu obat Bu nanti di sana. Ya, jangan takut akan perawan terus ya. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sifat-sifat wanita penghuni surga ini? maka wanita yang merupakan penghuni surga telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa jadi dalam surah An-Nisa Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang wanita penghuni surga wanita penghuni surga di dalam surah An-Nisa ini telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengumpulkan dua sifat utama jadi yang mampu mengumpulkan dua sifat utama ya. jadi sifatnya tidak banyak bu cuma dua, tapi perinciannya banyak ya. jadi hanya dua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surah An-Nisa Allah ta'ala berfirman Fas-salihatu wanitatun hafidhatu lil-ghaibi bima hafidhallah maka Allah berfirman Fas-salihatu maka wanita-wanita yang salihah sebagai penghuni surga dia memiliki dua sifat yang sangat agung dia memiliki dua karakter yang sangat mulia memiliki dua ahlak yang sangat mulia yang pertama konitat yang kedua hafidot Para ulama menjelaskan kepada kita semua bahawa yang dimaksud dengan ayat ini Wanita penghuni surga yang akan menemani suami-suaminya yang soleh Yaitu yang pertama Husnul mu'amalati ma'akhalikihai ma'arabiyah Yang kedua ada husnul mu'amalati ma'a zawjiha atau ba'liha. Di mana wanita penghuni surga itu yang mengumpulkan dua sifat. Qonitat. Tadi telah dikatakan al-kunut a'idawamu to'a. Itu orang yang menjaga ketahatan kepada Allah. Maka digambarkan oleh para ulama husnul mu'amalati ma'a khalikiha atau ma'a rabiha yaitu yang baik muamalah dengan sang penciptanya wanita yang baik muamalah dengan robnya dengan tuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang kedua husnul muamalahati ma'a zaujiha ma'a ba'liha yaitu baik muamalah dengan suaminya jadi yang mampu mengindahkan muamalahnya yang mampu melakukan muamalah yang baik dengan Allah dengan sang penciptanya dengan robnya dan mampu baik muamalah dengan suaminya maka dia adalah sebagai penghuni surga dan tentunya bu mudah-mudah berat artinya mudah barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah taala dan sangat susah bagi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Was maka wanita-wanita yang saleh qanitatun. Apa yang dimaksud qanitat ay muti'ina <tuh> Wanita-wanita yang taat kepada Allah bimtisali awamirillah Wajtin nabi nawahi itu wanita-wanita yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah taala. Yang tentunya mereka mentauhidkan Allah taala dan seterusnya. Yang kedua adalah hafizatun. Yang dimaksud di sini adalah hafizatun yaitu wanita-wanita yang menjaga kewajiban-kewajiban suaminya, yang menjaga hak-hak suaminya. Bagaimana? Termasuk menjaga dirinya bu, menjaga kehormatannya ketika suaminya tiada, menjaga hartanya ketika suaminya tidak ada, menjaga rumahnya ketika suaminya tidak ada. Maka dikatakan hafidzulillahi bibimah hafidzullah. Para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Nah, saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu. Baik muamalah dengan Allah tentunya poin yang pertama secara singkat karena saya yakin bahwa poin yang pertama ini sering dibahas bagaimana muamalah baik bersama Allah yang paling pokok adalah ikhlasul ibadatilahu yang pertama mengikhlaskan ibadah kepada Allah Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidhulmin ula'ika lahumul amnu wa humuhtadun Orang-orang yang beriman dan tidak mencambur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Maka bagi mereka kedamian, keamanan. Yaitu di dunia ataupun di akhirat, nanti di surga dan bagi mereka petunjuk. Kemudian yang dimaksud mu'amalah baik kepada Allah Ta'ala apa? Istihlam bi amrihi wa nahyihi wal istislamu bi hukmihi yaitu ketundukan, kepatuhan kepada perintah Allah dan larangannya, dan kepatuhan dan ketundukan kepada hukum Allah. Allah berfirman, Yaumalayyan faumalun walabanun illa manat Allah habiql Salimin. Allah berfirman, satu hari tidak bermanfaat harta dan anak cucu keturunan kecuali yang datang kepada Allah bikaql Salimin dengan hati yang bersih. Salimun mina shiriki, salimun minariyah, salimun minal hasadi, salimun minal i'tirad Yaitu hati yang bersih dari syirik, dari riyah, dari hasad, kemudian dari penolakan kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luhur sekali. Kemudian husn mu amalah bersama Allah Taala adalah dengan amal soleh jadi dengan amal soleh sebab dalam ayat yang tadi telah jelas barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kami akan memberikan kehidupan yang baik bagi dia terbesuk adalah di dunia dan di akhirat <tuh> lalu lihatlah kepada beberapa hadis ini bu, yang tadi sudah disebutkan bahawa ciri wanita yang soleh dia senantiasa memilih yang terbaik dalam kebaikan jadi untuk akhirat dia memilih yang terbaik di sini ada hadis Bu hadis Abu Hurairah lihatlah berkaitan dengan amal. Rasulullah asal bersabda dan pernah ngobrol dengan para sahabat seperti mungkin hari ini. Man asbaha minkum al-yauma Siapa yang hari ini saum? Maka para sahabat terdiam, lalu Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Man minkum ittabaa janazah siapa yang hari ini telah menengok atau telah mengantarkan jenazah Tidak ada yang menjawab qala Abu Bakar aku wahai Abu. Rasulullah Sar. Man minkum allayau ma'a siapa yang hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin maka beliau mengatakan itu Abu Bakar aku katanya Man Adaminku melihat Ummu siapa yang hari ini telah menengok orang sakit, pokolah Abu Bakar anak. Maka Abu Bakar mengatakan aku, lihatlah di sini bu, bahwa amal soleh yang akan menyebabkan orang itu masuk surga. Pokolah Nabi Yusuf Alaihi Wasallam majtamaan fimriin illadakholajannah. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tidaklah seseorang mampu mengumpulkan empat amalan dalam sehari, yaitu saum, mengantarkan jenazah, memberi makan kepada orang miskin, dan menengok orang sakit. Empat amalan ini mampu diamalkan satu hari, maka dia akan masuk surga. Orang yang dirahmati Allah subhanahuwataala di sini menunjukkan bahawa wanita yang solehah yang dia akan menyertai suaminya yang soleh masuk surga adalah wanita-wanita yang senantiasa memiliki motivasi yang tinggi dalam beramal dan senantiasa punya perencanaan untuk beramal. Apa salah satu ciri orang yang punya perencanaan untuk beramal setiap harinya setidaknya dalam solat semu dia berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafian warizkon wa amalan mutakobbalah Dia berdoa di pagi harinya meminta agar ditunjukkan kepada amal yang akan diterima Amal yang akan diterima yaitu diberikan taufik untuk ikhlas dalam beramal Dan diberikan taufik amalnya sesuai dengan sunnah bu Karena barang siapa yang amalnya banyak tapi tidak ikhlas Maka tidak masuk dalam hadis yang tadi dan barang siapa yang amalnya banyak dan ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah maka juga tidak termasuk dalam hadis yang tadi karena dikatakan apa wa amalan mutakobbala ini adalah wanita yang salehah yaitu orang yang taat kepada Allah Taala ya menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah subhanahuwataala nah saya cupukan di sini ya. untuk poin pertama adapun poin yang kedua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa wanita yang salehah yang merupakan penghuni surga dan akan menyertai suaminya masuk surga adalah yang baik muamalahnya kepada suaminya. Nah lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, idah salatil maratu atau wasalmat syahraha wahasanat farjaha waatoat zaujaha qafiri ba'lah kila laha udkhuli aljannata min ayi abwabil jannati lihat bu ini hadis yang sangat indah sekali Apabila seorang wanita salat yang lima waktu menjaganya dan dia saum di bulan Ramadan kecuali dalam keadaan nifas dan haid dan dia menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya maka akan dikatakan kepadanya Bu jadi siapa di antara para ibu mengumpulkan amal ini Mengumpulkan sifat-sifat ini Maka akan dikatakan Katakan kepadanya Katakan kepada wanita itu Masuklah ke surga Dari pintu surga yang mana saja kamu mau Dan pintu surga itu ada delapan bu Tingkatannya ada seratus Dan pintunya ada delapan Silahkan para ibu Yang toat kepada Allah Dan toat kepada suaminya Dipersilakan masuk surga Dari pintu yang mana saja dan ini adalah sangat agung sekali dalam hadis ini. Nah, maka di dalam hadis ini adalah menjelaskan apa yang tadi dijelaskan. Sebagiannya, di mana di sini dikatakan apa? Sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, yaitu menutup auratnya, ya, tidak tabaruz ini adalah berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala artinya perintah kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya ini adalah kewajiban yang ditunaikan berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala bagian yang keduanya apa? dia mentaati suaminya maka seolah-olah di dalam hadis ini menyatakan kepada kita semua dan dipahami khususnya untuk para umahat, para ibu bahwa kalau ibu ingin masuk surga Maka baikmu amalah bersama Allah Kemudian yang kedua Baikmu amalah dengan suami Nah Para ibu yang dirahmati Allah SWT Nah Pada poin yang kedua ini Saya ingin menjelaskan Bagaimanakah seorang istri dengan suami Bareng masuk surga Dan Bagaimana saya akan menyebutkan poin-poin penting. Poin yang pertama, ibu, para ibu, para umahat, dan untuk para ibu sekarang, memilihkan untuk putri ibu adalah calon yang baik. Karena ini adalah merupakan salah satu sebabnya. Salah satu jalan akan mengantarkan ke surga. Karena Allah telah berfirman, Odukhul Jannah Ta'an tumwa Azwa Masuklah kalian dengan istrimu ke surga. Maka dalam poin yang berbahagia ini, seolah-olah mengatakan, jika seorang wanita ingin ke surga, maka langkah yang pertama, langkah yang utama, memilih calon suami yang soleh. walaupun tadi telah dikisahkan bu ada yang tidak soleh, suaminya soleha masuk surga ada wanita yang soleha tidak punya suami dia masuk surga tetapi ingat ini adalah poin yang sangat penting oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan barang siapa yang memilih agama maka dia akan selamat dan dikisahkan seorang wanita dilamar oleh tiga pemuda maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menolak tiga pemuda itu. Ya, saya sebutkan kisahnya aja. Dalam hadis itu katakan yang satu ringan tangan, yang satu pelit, ya, yang satu lidahnya. Jadi yang satu pelit punya harta atau tidak punya apa-apa. Yang kedua setiap marah tangannya bergerak artinya gampang memukul yang ketiga setiap marah dia keluar kata-kata yang buruk maaf banyak para suami yang kurang bisa bicara maaf ya dan tidak punya metode bagaimana dia menasahati istrinya setiap dia ada masalah ancamannya cuma satu seperti yang dikatakan awas engkau cerai ini suami yang tidak punya inovatif bu bahasanya itu tidak bisa gitu cari siapa yang bisa menjadikan isinya takut cuma itu nah itu berbahaya punya suami seperti itu bu kali-kali tiap kali-kali marah dia ngomong itu ini berbahaya Nah, para ibu yang dirahmati Allah SWT maka langkah yang pertama, langkah yang utama memilih apa calon yang soleh sehingga dinyatakan dalam hadis yang lain apabila telah datang kepada anakmu atau telah datang kepadamu orang yang agamanya diridoi maka jangan ditolak katanya jadi kalau anak kita di apa dilamar oleh laki-laki yang soleh dan agamanya diridoi maka jangan ditolak kalau ditolak akan terjadi malapetaka Maka di dalam hadis yang tadi, ketika tiga orang itu di, apa, ditolak dan dianjurkan untuk ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Nikahlah dengan Usama, kata. Walaupun dia itu hitam gitu, tapi dia soleh bu katanya. Nikahlah dengan Usama, sebab dia laki-laki yang soleh. Maka dinyatakan dalam hadis apa? Almaru Aladini Khalili bahwa agama seseorang itu tergantung temannya. Jadi kalau laki-laki yang soleh maka akan mengantarkan istrinya yang soleh, akan mengantarkan istrinya untuk menjadi solehah dan mengantarkan istrinya ke surga. Itu yang pertama, bu. Jadi yang pertama, si langkah yang pertama. Yang kedua, dan ini berdekatan dengan poin yang pertama kalau para ibu ditanya, wanita yang penuh berkah, itu wanita seperti apa katanya, nah, ibu pengen gak kalau punya putri, rumah tangganya penuh berkah, dibukakan rezeki, pengennya, tapi biasanya para ibu, yang paling pertama dilihat, ketika akan menikahkan putri, bertanya tentang, Apakah calon suami punya rumah, pekerjaannya apa Dan seorang wanita telah Mempersiapkan, oh pernikahannya mesti seperti ini, maharnya seperti ini Maka lihat bu Wanita penghuni surga Adalah wanita yang mana kala dia menikah Dia tidak meminta mahar yang mahal Walaupun bagi calon suami Seorang laki-laki memberikan mahar yang besar itu mulia ya. Dan wanita yang menjadi penghuni surga dia tidak akan meminta beban kepada suaminya apa yang tidak berat, yang tidak mampu, tapi ringan, rumah, kecantikan, ya artinya berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan kosmetika dan sebagainya itu. Lihatlah di sini. Hadis Ensyar radhiyallahu ta'ala anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akdumu nnisaa ibarokatan aqalluhunna maunah wa fi riwayatain aisaruhunna mahron au aqalluhunna mahron Nabi sallallahu mengatakan wanita yang paling mulia wanita yang paling agung berkahnya jadi lihat di sini para bapak kaum muslimin, para pendengar radioja, pemirsa Roja TV wanita yang mana yang akan memberi berkah jadi kalau usaha suaminya mudah kalau cari rezeki akan dibudahkan yang mana maka Nabi Muhammad SAW mengatakan wanita yang paling ringan memberi beban suaminya jadi dia tidak memberikan tuntutan kepada suaminya sesuatu yang memberatkan dan yang paling sedikit maharnya walaupun sudah barang tentu kalau seorang calon suami dan dia memberi mahar yang bagus itu kemuliaan juga tapi wanita yang terbaik tidak memberi beban sebab para ibu para umat yang saya hormati kalau di Tafakuri ya, Setiap diantara kita, mungkin ya kalau diingat-ingat para bapak, para ibu, entah sekian persen, umumnya itu menjadi orang terkenal hari ini kaya, orang tuanya tidak kaya. Gitu. Dan tidak mewarisi kekayaan kedua orang tuanya. Walaupun mungkin sekian orang, keumumannya juga ada yang dia kaya karena kedua orang tuanya kaya. Tapi coba bu, yang ada di majelis ini mentapakuri dulu kita gitu, ya mungkin di sini sekian persen udah nikah, ditapakuri itu. Apa dulu ketika kita nikah udah punya punya rumah yang mewah, ataupun kita juga berjalan sedikit demi sedikit kita menjadi orang yang punya. Nah, ternyata kalau kita renungi, banyak yang berhasil karena kesabaran keduanya, ketangguhan keduanya dan ini bukti nyata dalam kehidupan kita. Jadi bukti nyata dalam kehidupan kita. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa wanita yang akan menyamai dan menyertai suaminya ke surga artinya di sini suaminya yang soleh adalah wanita yang baik peranginya yang nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan allati tasurruhu idanabar yaitu wanita yang apabila kamu melihatnya Maka mengembirakan kamu. Nah, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala poinkan, nah, perhatikan poin ini. Diperhatikan poin ini karena poin ini adalah poin yang sangat agung untuk direnungi dan dicermati dengan sebaik-baiknya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis. Para sahabat bertanya kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyu nisa'i khair? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau pernah ditanya oleh para sahabat. Wanita yang mana yang paling baik? Qala allati tahsuru idza nabar. Yaitu wanita yang apabila kamu melihatnya maka menyenangkan mengembirakan suaminya. Nah, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, sifat wanita penghuni surga dimana wajahnya mengembirakan suaminya tetapi ingat bu, bagaimana para ibu menyenangkan suami, jadi bagaimana menyenangkan suami, jadi hatinya senang, maka dengan tiga hal, jadi dengan tiga hal bu, kata para ulama yang pertama, kasur Bisakah lihat, watasuruhu biak walihah, watasuruhu biak alihah. Ini perhatikan bu, karena ini perkara yang agung, tapi dianggap sepele oleh kebanyakan kaum wanita. Demikian juga oleh kaum laki-laki, oleh para suami. Seorang wanita harus mengembirakan para suami, dan dengannya dia akan mengantarkan dia ke surga yang membuat suaminya gembira dengan tiga hal katanya. yang pertama dengan posturnya <laughs> maaf bu posturnya bukan bukan sekedar cantik ya yaitu bisa kelihat yang dimaksud apa yang pertama adalah bahasa satul wajhi Bermuka ceria setiap ketemu bu Kalau suami itu memandang tidak cemberut gitu. Tetapi membikin senang Indah ya. At Tapi jangan ketawa-ketawa Nanti suami akan bertanya-tanya ada apa ini bu? dan bu biasanya kalau dari dengar dari saya nanti dipraktekan di rumah yang biasanya cemberut nanti suami akan tanya-tanya ada apa katanya hari ini <laughs> ini bahaya juga ya. ya jadi ini adalah dengan posturnya dengan jisimnya yang mencakup apa? wajah ya. wajah itu harus menyenangkan bu berseri ya yang kedua yang kedua adalah dari sisi kondisi pakaian bu. waduh bu harus berhias bu. berhias untuk suami hukumnya wajib bu. jangan berhias untuk orang lain maka oleh sebab itu Nabi SAW menganjurkan idha goba ahadukum min ahlihi falayat rukul babah fil lail Apabila salah seorang di antara kamu meninggalkan istrinya, maka janganlah mengetuk pintunya pada waktu malam. Kenapa? Maaf Bu, pakai bahasa Sunda, bisi rawagrewig rambutna. Pahamnya, kalau yang tidak paham diterjemahkan. Rambutnya kusut. Seperti habis apa gitu. Oh, enggak in indah. Wajahnya tidak indah. Dianjurkan kalau datang di waktu yang tepat, ya. para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka pulang dari perang, maka mereka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelan-pelan, ayo pada ke masjid tunjukkan solat dan perdengarkan suara kaki-kaki kuda. Supaya apa? Para wanita katanya di rumah-rumahnya itu membereskan rambut-rambutnya pada dangdang. Jadi indah bu berdandan, silahkan berdandan untuk suami yang bisa memukau suaminya Silahkan bu memakai make up yang boleh selama datnya tidak haram, tidak membahayakan silahkan. Tapi di rumah bu mau setengah senti atau apa boleh buat suami nggak apa-apa ya. Silahkan buat suami. Jadi di sini lihat ya Nabi Muhammad SAW mengajarkan jadi dari sisi berpakaian nah, dan silahkan juga memakai minyak wangi nah ini bu al-iter al-iter memakai minyak wangi untuk suami kalau keluar rumah dilarang memakai minyak wangi yang tercium baunya tapi untuk suami silahkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dua perkara, katanya apa? Wanita dan yang kedua minyak wangi. Ini keindahan Bu ya. Jadi menyenangkan. Jadi di sini yang pertama adalah dari sisi pakaiannya. Pakaiannya, rambutnya, Kemudian yang selanjutnya adalah Haiatul bait Seorang wanita yang menyenangkan suaminya adalah yang mampu menata rumahnya. Jangan sampai suami datang pabalatak, borok di juru, borok di tengah imah, runtah bukan harta. Ini bahasa orang Sunda ya. Artinya di sana sini bukan uang, bukan harta. Ternyata uh, sampah. Pakaian kotor, baju kotor bukannya. Maka Aisyah Rodi Taala anha, walaupun ada kekeliruan, tetapi beliau setelah mendapatkan sebuah kain, maka beliau membuat tirai. Tapi tirainya ada gambarnya. Maka Nabi Salim mengatakan Ami tiki romi kihaga. Wahai Aisyah, katanya, jauhkan dariku tirai ini ataupun gording lah kalau sekarangnya jauhkan dari aku sebab ada gambarnya katanya dan ini mengganggu aku sholat tetapi para ulama mengambil kesimpulan bahawa Aisyah r.a. biasa menghias rumah bu jadi wanita itu punya kemampuan untuk menghias rumah itu sangat baik dan mengajari anak agar bisa menghias rumah itu baik sebab itu adalah keindahan untuk berumah tangga yaitu dikatakan Allah titasurhu idan nazar yaitu seorang wanita yang yang menggembirakan suaminya ketika dia dilihat. Jadi bukan hanya berkaitan dengan paras cantiknya, Bu. Walaupun sudah barang tentu cantik itu apa? relatif. Maka ada kisah ya. Yang, yang paling cantik itu istrinya Palurah. Ya, kebetulan ada orang iseng katanya Pak Lurah, "Tolong cari tolong carikan wanita yang tercantik di kampung ini." Kata Pak Lurah, "Memang ada tapi tidak akan aku kasih," katanya. Ternyata ketika ditanya siapa yang paling cantik, "Istri aku," katanya. Nah, itu suami yang baik, Bu. Ya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> nah, itu salah satu yang digambarkan oleh Nabi SAW wanita yang menyenangkan wanita penghuni surga yaitu menyenangkan ketika dilihatnya, jadi para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, dianjurkan bagi wanita memilih pakaian yang disenangi suaminya walaupun saya sampaikan ya saya senang istri saya itu bersoleknya dan saya senang istri saya itu memakai pakaian yang saya senangi maka saya memberikan contoh kepada para bapak, kalau saya belikan gitu kalau saya sengaja membelikan bagi istri pakaian gitu Pakaian dalam diberikan sama saya Buat apa? Biar saya senang ketika saya melihatnya hmm. Karena banyak suami ya Yang ingin istrinya itu indah Tetapi tidak pernah ngasih uang untuk indah istrinya Ini juga keliru gitu Maka boleh bu di sini meminta kepada suami Tetapi sederhana tentunya kalau sang suami minta keindahan, maka maaf, maapa. Kalau pingin indah, ya tolong, aku berikan sesuatu yang bisa aku indah gitu. Boleh bu tidak mengapa ya. Poin yang keempat, ya, ini adalah merupakan sifat-sifat wanita penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wanita penghuni surga dan akan menemani suaminya di surga adalah wanita yang membantu suaminya dalam kebaikan. Jadi yang mampu membantu suaminya dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam dua hadis yang sangat mulia. Hadis yang pertama ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan ini untuk para suaminya para laki-laki perhiasan apa yang paling mulia pembendaharaan dunia apa yang paling mulia maka dikatakan adalah wanita yang soleh maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kalbun syakirun walisanunda kirun Wajah-wajah salihah tuinuka ala amri dunyaka wadiinika khairun maktanazan nasu. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati yang bersyukur. Jadi kalau hati kita bersyukur, walisanun khairun dan lidah apa lidah yang basah dikir kepada Allah dan istri yang salehah yang membantumu dalam urusan duniamu dan urusan agamamu maka itu adalah sebaik-baik apa yang dikumpulkan oleh manusia sebaik-baik perbendaharaan sebaik-baik yang dijadikan perhiasan dunia jadi kalau orang itu punya hati yang syukur Punya lidah yang basah dikir kepada Allah, punya istri yang solehah, maka dia telah mengukulkan dunia dan seisinya dan dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya Maka para umat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ini adalah wanita yang solehah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihatlah di sini. Hadis yang sangat mulia Rahimallahu rajulan Qama minal layli Fasallah Thumma ayikoda Zawjaha Apuan Zawjahu Fain abad Nadohaha bilma Warahimallahu imra'atan Qamat min al-laili, wa ikabat zawajha. Fatin aba nabahathu bilma. Lihat bu keindahan, ya. Bagaimana kedua insan yang akan menjadi penghuni surga. Allah merahmati seseorang laki-laki. Yang bangun malam. Lalu dia sholat. Lalu dia membangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan bangun. Sedikit malas. Maka dia membawa air satu ember. Bukan bu. Memperciki matanya ataupun menciprati matanya dengan air. Sehingga istrinya itu mau bangun. Ya kalau dengan satu ember itu KDRT bu. Kekerasa namanya. Dan Allah telah merahmati seorang wanita, seorang istri yang bangun pada waktu malam dan dia sholat. Dan dia membangunkan suaminya. Apabila suaminya juga sedikit malas. Susah bangun. Maka dia pun mengambil air. Tapi bukan satu ember sekali lagi. Mengambil air maka diciprati matanya, diperciki matanya dengan air. Maka keduanya dirahmati, subhanallah. Dan inilah bu yang dimaksud, Udukhulul jannata antumu azbajukum. Inilah, yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah kamu dengan istrimu, masuk surga berdua. Yang keduanya adalah soleh-soleha, saling menegakkan hukum Allah di rumahnya. Subhanallah pernah bu melakukan ini? Hah? pernah membangunkan suami atau suaminya tiba-tiba marah? atau ibu juga dibangunkan oleh suami tiba-tiba marah? tidak bu ini dua insan penghuni surga subhanallah ya. Ya. sangat indah. begitu dahsyatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan wanita penghuni surga. gambaran dalam poin ini, Bu digambarkan dalam kehidupan sehari-hari maaf, Bu, maaf para bapak, para suami jalinlah keindahan di rumah ini dalam berbagai sisi lihat Qala ta'isyatu radiyallahu ta'ala anha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida dakhala bayitahu badaya syusufahu Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau akan masuk rumah maka yang pertama beliau lakukan bersiwak. Kenapa para bapak Kenapa para ibu? Pemirsa roja tipi yang dirahmati Allah Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan masuk rumahnya maka yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Gosok gigi, karena beliau akan mencium istrinya bu. Datang itu mencium istrinya subhanallah hilang rasa capek. Rasa rindu itu hilang kenapa? Karena ketika datang suami langsung menciumnya. Pernah enggak para bapak melakukan itu? Tanya pak, bu tanya yang di rumah nanti ya. Dan ini keindahan. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, karena Rasulullah SAW. Yukob ba'du azwajihi, thumma kharajilah salati walam yatawab. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan keadaan Nabi SAW apabila beliau keluar dari rumah maka beliau mencium istrinya lalu beliau sholat dan tidak berbuduk lagi jadi mau sholat saja dicium dulu bu pernah enggak para ibu dicium oleh suami sebelum pergi sholat sebelum pergi taklim waduh kalau di kita itu bukan harmonis kata orang Sunda itu harmonika tahu enggak bu harmonika ungeng Artinya ueng itu apa bertengkar tiap hari gitu ya, bukan harmonis tapi harmonika, ya suara harmonika gitu terus ya suaranya kesana kemari ya, ya itu indah bu, ya dan ini sangat indah sekali, ya digambarkan oleh Nabi saw. Lihat bu, nanti sampaikan nasihat saya kepada para suami ibu, tapi dengan cara yang baik ya, nyampaikannya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi fa idza kharajat apwan fa idza hadartish salatu kharajat. Keadaan Nabi sallallahu beliau membantu tugas istrinya dan apabila datang waktu salat maka beliau pergi. Pernah enggak ketika ibu masak sang suami motongin bawangnya, motongin tomatnya, pernah enggak? waduh bu, cipta akan nanti setelah pulang dari sini kalau ingin jadi penghuni surga bikinlah surga di dunia ini karena barang siapa yang di dunia ini tidak mendapatkan surga nanti di akhirat tidak akan mendapatkan surga bu buat keindahannya nikmat banget ya. bahkan Nabi SAW terkadang beliau menjahit dengan tangannya sendiri ya, lakukan ini kebaikan-kebaikan Bahkan Aisyah di Taala dengan Nabi Asalam itu mandi bersama. Kalau kita mandi bersama hanya malam pertama saja bu. Nah, Nabi Asalam umurnya 60 tahun dan Aisyah di Taala lebih muda darinya. Maka beliau apa? Sambil berebut ya, itu satu ember air dan itu adalah satu sok bu, satu sok, ya. sampai lima mud berdua mandi. Sampai mengatakan insya Allah ta'ala anha, bagian aku, bagian aku dan tanganku bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mengatakan bagian aku, bagian aku. Bayangkan tuh, hatta di kamar mandi berdua dan indah dan saling mencintai. Bukan saling mencintai itu adalah ketika beli ke supermarket. Masya Allah, kalau kita ketika ada di supermarket menunjukkan keindahan. Udah di rumah kita bertengkar. Enggak ya nggak bu ini wanita yang solehah ya membangun ya keindahan dan saling menegakkan kebaikan yang kelima ya wanita yang solehah sabar atas perintah suaminya dan toh kepada perintah suaminya dalam yang bukan maksiat Kepada Allah Lihat di dalam hadis ini An Husein ibnu Mihsan An ammatihi An ha'atati Nabiya sallallahu alaihi Wasallam. sallam Wa qala Adhatu zawjin Antih Qalatna Qala kaifa antilahu Qalat ma'aluh illa ma tu'anhu anhu qala unduri ayna anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki dari mihsan ibn dari husain ibnu mihsan dari bibinya bahwa beliau datang kepada nabi hasalan Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya Apakah engkau seorang wanita yang punya suami? Maka beliau mengatakan Iya Bagaimana sikap kamu dengan suamimu? Katanya Maka beliau mengatakan Aku melakukan apa yang diminta oleh suamiku Aku melakukan apa yang diperintahkan oleh suamiku Sama aku mampu Kecuali yang tidak mampu. Lihat bu, di sini. Maka Nabi Sallam mengatakan, lihatlah di mana tempat kembali kamu dari suami itu. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Taala, para umahat yang dirahmati Allah Taala, beliau Nabi Sallam mengatakan, kalau kamu ingin tahu tempat tinggal kamu nanti Yom Kiamah, maka ukurlah sejauh mana ketaatanmu dengan kepada suamimu. Kenapa? Karena suamimu menjadi wasilah bagi kamu ke surga Dan menjadi wasilah kamu masuk neraka katanya Kalau kamu mentaatinya Tentunya yang dalam bukan maksiat kepada Allah Maka tempat kembali mu adalah surga Dan suamimu telah mengajakmu ke surga Dan suamimu telah mengantarmu ke surga Dan apabila engkau maksiat, durhaka, menolak, membantah Perintah suami, yang tentunya yang bukan maksiat kepada Allah maka tempat kembali mu adalah neraka. Nah, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, ini sangat indah sekali hadis ini. Jadi Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa wanita penghuni surga dia sabar dengan sekemampuannya melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala tidaklah para ibu ingat kepada tausiyah Rasulullah SAW kepada Fatimah ketika Fatimah kebetulan maaf ya sasangalin tangannya tahu gak bu sasangalin kepalanya Karena saking seringnya menumbuk ya, bikin roti, dan beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai bapakku tidaklah aku diberi seorang pembantu, artinya dari tawanan perangkit atau apa, dari Gonima, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maukah aku tunjukkan kepada kamu dan beri jalan kepada kamu yang lebih baik dari itu apa katanya beliau disuruh bertasbih bertahmid bertakbir bertahlil bertasbih 33 kali bertahmid 33 kali bertakbir 33 kali dan mengucapkan la'il 100 kali dan menjaga menjadi dikir pagi dan petang dan menjaga dikir dalam sholat yang 5 waktu maka Allah akan memberikan kekuatan kepadamu. Maka Fatimah r.a. mengatakan, demi Allah setelah bapakku dan Nabi SAW memberikan nasihat ini, maka aku tidak pernah meninggalkan zikir. Dan demi Allah, kata beliau, tidak pernah aku merasa lesu, tidak pernah aku merasa berat, dan tidak ada bekas di tanganku, setelah aku berdikir dengan zikir ini. Subhanallah jadi para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wanita salihah, wanita penghuni surga itu jangan begini aduh, kalau punya anak sekian akan beginian. aduh, kalau begini akan begini terus, takut sebelum dia melakukan sesuatu tidak, tapi punya motivasi dia adalah punya motivasi yang sangat tinggi yang keenam para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang ke enam wanita penghuni surga sangat perhatian kepada putra dan putrinya terutama kepada anak wanitanya dia memiliki sifat yang sangat lembut dia memiliki perhatian yang sangat agung Lihatlah di dalam hadis yang sangat mulia ini. Hadis Aisyah radhiyallahu taala Saya akan bawakan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan di sini, artinya ada wanita. Karena waktunya sebentar lagi untuk memberikan soal jawab ya, Bu. Saya akan terjemahkan saja dan kisahkan ini. Karena waktunya untuk memberikan waktu soal jawab. Dan kita tahu waktu asalnya sangat cepatnya. Ini dikisahkan ada dua wanita yang datang kepada Aisyah Radiyallahu Tala'anha. Wanita yang pertama. Dia datang kepada Aisyah Radiyallahu Tala'anha. Dengan membawa dua putrinya. Lalu dia meminta makanan kepada Aisyah Radiyallahu Tala'anha. Dan Aisyah r.a. Tidak memiliki sesuatu Kecuali satu kurma Lalu memberikannya Kepada si wanita itu Maka si wanita itu Memotong kurmanya dibagi dua Dan dia tidak memakan Dari bagian kurma itu Jadi dia memberikan kepada anak, Kedua anaknya dan dia tidak memakannya. Cerita yang kedua adalah seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kedua putrinya. Dan Aisyah Radhiyallahu Anha memiliki dua kurma. Lalu diberikan kedua kurma itu, yang satu dipotong dua untuk kedua putrinya itu lalu yang satu lagi dia akan memakannya tetapi kedua putrinya itu bergerak, kedua tangannya mengulurkan kedua tangannya seolah-olah dia masih menginginkan kurmanya itu maka sang ibu tidak jadi memakannya bu maka dia memotongnya kembali dan membagikan kepada kedua wanita itu kepada kedua putrinya maaf Lalu Aisyah radhiyallahu taala merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Man Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Tidaklah seseorang diuji dengan anak anak wanita ini dengan sesuatu. Kecuali anak-anak wanita itu akan menjadi penghalang baginya untuk masuk neraka. Subhanallah ini. Kemudian di dalam hadis yang lain ataupun dalam riad yang lain, Nabi SAW mengatakan, Mabdulillah bisya'in minal banati fasobaru alaihinna kunnaluh hijaban minal nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak wanita lalu dia bersobar kepadanya maka akan menjadi penghalang dari api neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man alajariyataini dakhaltu ana wa huwa aljannah. Kataini wa asharbi usbu'ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang dia mampu mengarahkan kedua putri kedua jariah Maka dia akan masuk surga dengan aku Seperti begini bu. Jadi wanita yang soleha Wanita yang akan menyama, apa, menyertai suaminya ke surga Adalah wanita yang memiliki perhatian kepada putrinya Jadi dia mampu sabar dengan putrinya Mengarahkannya Menjaganya Para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir untuk sementara ya jadi materinya belum sempat semuanya ya akan tetapi ini yang terpentingnya ya jadi ini adalah yang terpenting wanita yang akan menyamai suaminya ke surga adalah wanita-wanita yang disipati oleh Nabi saw sebagai berikut perhatikan di sini Ala ukhbirukum binnisaiikum min ahlil jannah Maukah para lelaki aku habarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penghuni surga Jadi seolah-olah di sini yang akan menyamai kalian ke surga Siapa mereka yang pertama Al-Wadud Al-Wadud atau para ulama yang dimaksud al-wadud Orang yang memiliki sifat Cinta kepada suaminya Punya mahabbah kepada suaminya Punya sifat kelembutan kepada suaminya Kemudian apa? Al-wadud Yang dimungkinkan banyak anaknya Sebab dengan banyak anak akan mengantarkan derajatnya tinggi di surga Al-A'ud Al-A'ud katanya apa? Yang banyak memberi manfaat Kepada suaminya Jadi dari sisinya Banyak manfaat Banyak kebaikan yang kembali kepada suaminya Kemudian lihat bu Di poin yang terakhir ini Yang sangat beratnya Allati ida gulamta Ufi riwayatin ida gulibta Qolat Hadihi yadi Fi yadika La aduku gombok, hata Yang selanjutnya adalah wanita ma apa? Ya. Ingat para suami bukan berarti mengalukan dolim. Yang apabila kamu berbuat dolim, yang apabila kamu marah kepadanya, maka dia mengatakan tanganku di tanganmu. Artinya di sini sang istri menyapa suaminya. Memegang pundak suaminya Memegang tangan suaminya Seraya dia mengatakan Demi Allah Aku malam ini tidak bisa tidur Dan aku tidak bisa Memejamkan kedua mataku Kecuali jika engkau ridho Kepada aku Pernahkah para ibu mengatakan ini kepada sang suami? Tidak sedikit wanita hari ini Suaminya tidur Suaminya dalam keadaan marah dalam keadaan tidak ridha kepadanya. Sementara di sini dikatakan wanita penghuni surga yang dia berkata, tangannya menyapa tangan suaminya, tangannya menyapa badan suaminya sebenarnya dia berkata apa kata-katanya? Wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan kedua mataku. Aku ini tidak bisa tenang hidupku kecuali engkau telah ridha kepadaku. Subhanallah. Ini adalah wanita penghuni surga dan tentunya para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup untuk sementara kajian pada kesempatan siang hari ini timbul pertanyaan supaya saya bisa mendapatkan poin-poin yang tadi apa sih langkahnya gitu supaya mampu dan sabar dengan sifat-sifat yang tadi apa sih maka jawabannya ada dua kata Imam Ibnul Qayyim yang pertama Budlulus ini wak tokoh pinih lihat was wal isti'anatubillah ada dua langkah agar setiap diantara para ibu dan setiap diantara kita mampu untuk mengumpulkan sifat-sifat yang tadi apa yang pertama berusaha untuk bisa mengumpulkan poin-poin tadi. Walladzi najahadu fina lanahdiyanahum subulana man wa jada wajada barang siapa yang berjihad di jalan kami maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami jadi barang siapa yang sungguh-sungguh mempelajarinya mencarinya ya sabar di atasnya maka akan diberikan jalan yang kedua bu ingat yang akan menjadikan kita bisa seperti itu apa Allah maka berdoalah meminta pertolongan kepada Allah jangan sombong di sini apa? Jangan sombong. Berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Sampai di sini, masih ada poin-poin yang sangat penting sebenarnya, tapi waktu yang kita miliki ya habis dan kita akan memberikan waktu untuk beberapa pertanyaan yang telah masuk di sini ya. Bismillah. Sini ada beberapa pertanyaan dan tentunya akan mencoba untuk memilih. Pertanyaan-pertanyaan yang paling cocok dengan judul kita ya Afwan Anda mau tanya Bagaimana kriteria jodoh yang baik Ya tentunya ini untuk Para ibu ya Untuk para ibu ya Suami Suami yang Ataupun calon yang baik apa tentunya adalah yang baik agamanya itu adalah yang paling pokok sebab Nabi SAW menganjurkan itu dan tentunya suami yang baik yang punya sifat kepemimpinan sebab Nabi Allah berfirman, maaf Allah berfirman, arrijalu qawmunah ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Laki-laki yang layak dijadikan sebagai suami tentunya yang paling pertama adalah yang balik agamanya. Keimanannya, ketauhidannya, yang amal solehnya sudah barang tentu. Yang kedua sama juga adalah yang diprediksi keturunannya banyak. Ya. Dan ini juga tentunya diharapkan Kemudian yang ketiga calon suami yang baik adalah yang memiliki sifat kepemimpinannya. Jadi punya karakter memimpin, punya karakter mampu mengarahkan. Sebab tentunya adalah laki-laki adalah pemimpin. Ya. Kemudian juga orang yang memiliki keahlian. Jadi bukan berarti sebuah syarat tetapi memang calon suami yang baik yang punya keahlian. Sebab digambarkan di dalam ayat Al-Qur'an ketika dikisahkan Nabi Musa alaihi salam, qolat ihdahuma ya abati istajirhu. In khair man istajarta al-quyulamin dikisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam di mana salah seorang putri mengatakan artinya bukan putri Nabi Musa di sini wanita yang di situ menjadi istri ya maka dikatakan apa berkata salah seorang di antara keduanya pekerjakanlah dia sesungguhnya orang yang paling layak engkau pekerjakan al kawiyu jadi yang punya profesi yang punya keahlian, yang punya kemampuan. al dan dia amanah. Ya, dan dia adalah amanah. Dan tentunya ini adalah calon suami Dan dalam hal ini tidak mengapa seorang bapak bertanya dan bukan berarti di sini tentang dunia, tetapi ketika orang bertanya apa maishahnya di mana dan sebagainya, ya. Ini tidak mengapa. Walaupun yang paling pokok adalah agamanya. Kemudian yang selanjutnya Adalah berahlak Berahlak Kita tahu tadi dalam hadis Tentang seorang wanita Yang dilamar oleh tiga orang Yang satu digambarkan Seperti unta yang kurus Yang ada di padang pasir Ini gambaran orang yang pelit Ya. Yang kedua Digambarkan orang yang ringan tangan yang ketiga adalah digambarkan orang yang lisannya itu gampang mencela, mencacati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nikahilah Usamah karena dia adalah orang yang soleh Jadi di sini menunjukkan seorang bapak, seorang ibu memilihkan calon suami untuk istrinya adalah yang berakhlak. Lebih utama mana mendahulukan suami atau menuntut ilmu? para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya secara umum didahulukan melakukan perintah suami dari menuntut ilmu akan tetapi apabila suami menghalangi menuntut ilmu dan ilmu yang dituntut oleh ibu adalah merupakan fardu'ain maka tidak mengapa ibu kali-kali kabur Ya kabur bukan ke tempat yang jauh maksudnya kali-kali ibu bisa mencari ilmu tanpa diketahui oleh suami ya ingat tapi ibu ini kalau ilmunya fardu ain kalau ilmunya fardu kifayah seperti ibu umpamanya ingin menguasai tentang ilmu hadis tentang ilmu tafsir yang lebih luas itu ya ini tetap taat suami ya. Tapi kalau ibu belum tahu bagaimana wudu yang benar, bagaimana solat yang benar, belum tahu makna la ilah ilallah dan suami melarang, maka tidak mengapa kali-kali ibu menyelinap, ya dan belajar, ya. Karena ini adalah pardoo apa? Pardooain dan ini berkaitan dengan yang wajib kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini ada pertanyaan. Bagaimana mencapai wanita terbaik di usia sudah 50 tahun? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Rojati TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, umur tidak menghalangi ya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu dan ilmu tidak menghalangi apa umur tidak menghalangi orang untuk beramal soleh bahkan perlu kita lihat ya, banyak di dalam sejarah orang-orang yang telah berumur mereka diberkati dengan ilmu yang luas jadi mereka diberkati dengan ilmu yang luas ya. apa kiat-kiatnya? Ya sebenarnya tidak ada perbedaan dengan wanita yang lain dengan wanita yang lebih yang lebih muda yang lebih muda akan tetapi mungkin ada sesuatu hal yang perlu dipahami oleh setiap orang jadi ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dalam beramal beramallah amalan yang paling bisa kita mendawamkannya yang paling bisa kita mengkontinukannya jadi kalau para ibu dipilihkan kepada dua amal, yang amal itu satu bisa dikontinyukan, satu tidak bisa, maka pilihlah amal yang bisa dikontinyukan. Contoh ibu umurnya 50 tahun. Maka kalau puasa itu biasanya apa bisanya seminggu dua kali, Senin dan Kamis. Kalau puasa Daud agak lebih berat. Maka wanita yang baik ataupun seorang mukmin yang faqih atau faqihah maka dia itu memilih yang paling mudahnya. Dia pilih amal yang paling mudah. Kalau umur 50 tahun ini berat kalau bangun malam, maka sholat witir sebelum tidur. Dan ini kiat-kiat orang mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan menjaganya. Jadi di sini tentunya setiap mukmin itu memilih amalan yang paling ringan baginya. Dan mampu untuk mengkontinuekannya Atau mendawamkannya Apakah salah apabila saya terlalu mengkhawatirkan Masa depan kehidupan anak-anak saya Ya tentang masalah kehidupan keluarga rumah tangga nanti Dan lain sebagainya Bagaimana dengan sikap saya Itu ustaz Walaupun saya terlalu selalu berdoa Berikhtiar, bersabar Iya punya kekhawatiran ada dua kalau kekhawatiran itu mendorong ibu semangat dalam mendidik anak dan perhatian yang penuh dalam mendidik anak maka kekhawatiran ini baik dan terpuji tetapi kekhawatiran seorang yang mematikan semangat ah cukup aja anak itu satu kalau banyak nanti takut ya udah ah satu aja takut tidak bisa memberi rizki tidak bisa memberi makan padahal catat bu yang akan memberi hidayah adalah Allah yang akan memberi rizki adalah Allah maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kekhawatiran yang mendorong seseorang melakukan jalan usaha untuk mendidik anak ini baik sebab digambarkan kekhawatiran ini seperti dalam surah Al-Baqarah dalam kisah siapa? kisah Nabi Ya'qub alaihi salam saking khawatirnya maka beliau memastikan apa yang akan dilakukan oleh putra-putranya setelah beliau meninggal dunia maka Allah mengkisahkan Amku ntu mshahdaa id habra yaqub maut id qala li banihi ma min ba'di kalau nak mudul ilaha kaw ilaha abaika ibrahima wa isma wa isha ko ilaha wahida wanahnu lahuhu muslimun lihat bu ini kekhawatiran yang sangat agung dan ingatlah ketika sakratul maut datang kepada yaqub ketika beliau berkata Wahai anak-anaku Apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggalkan kalian Maka anak-anaknya serempak mengatakan Kami akan menyembah Ilah nenek moyangmu Artinya bapak-bapakmu sebelumnya itu Nabi Ibrahim Ishak, Ismail Yaitu ilah yang satu Itu Allah subhanahu wa ta'ala Maka lega'lah Nah kalau khawatir seperti ini adalah bagus dan tentunya akan mendorong seseorang untuk melakukan pendidikan yang baik Saya ingin masuk surga dengan menjadi istri yang penurut Tapi saya selalu ingat keburukan masa lalu suami yang pernah bermaksiat setelah menikah Dan saya selalu berkata kasar setiap berselisih paham dengannya Mohon nasihatnya nah ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa rojatipi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa langkah ya yang pertama berkatalah begini jika Allah mengempuni hambanya karena hambanya berobat dan beristighfar padahal Allah ta'ala maha berkuasa maha gagah kenapa kita sebagai hamba yang lemah tidak pernah memberikan celah kepada orang yang telah melakukan kebaikan melakukan kejelekan lalu dia bertaubat? jadi ibu pegelenglah dada kita dan berkatalah jika Allah membukakan taubat bagi suamiku kenapa aku tidak memberikan jalan taubat kenapa diriku tidak memberikan kemudahan kepada suamiku itu pertanyaan apa? artinya pernyataan yang pertama yang kedua kita juga harus ingatnya bahwa surga salah satunya dibentangkan dengan ketaatan kepada suaminya seperti yang dikatakan dalam hadis yang tadi maka ibu katakanlah jika aku memang ingin mendapatkan surga dengan dengan sebab suamiku maka dengan itu aku harus menanggung beban ya atas suamiku maka aku harus sabar atas suamiku dan itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya Kemudian juga katakan begini. Katakan begini. Dan ini renungi, Bu. Akankah dengan kita marah? Akankah dengan kita mengingat-ingat kejelekannya dapat pahala? Kalau kita mengingat-ingat kejelekan orang yang telah bertaubat tidak dapat pahala, berarti kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, bu. Bukankah Nabi Salam mengatakan, min husmi islamil mar itarku malayani. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. insyaallah bu. Kalau ibu merenungkan di antara poin-poin yang tadi, akan sabar untuk taat kepada suami walaupun sang suami pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi ibu saya ingin menjadi istri dan ibu yang ma masuk ke surga yang baik dan masuk surga bagaimana sabar yang baik untuk mewujudkan keyakinan ini ini pertanyaan dari umum nisai <tuh> ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala orang bergerak kepada sesuatu yang mulia itu sangat tergantung kepada dua hal katanya Tadi sebutkan dua hal, sekarang juga dua hal, Bu. Yang pertama, Uluwul himmah. Orang yang punya motivasi tinggi. Dan memiliki cita-cita yang tinggi. Tidak boleh seorang mu'min itu rendah cita-citanya. Maka pernah... Di masa para sahabat dan tabiin Ada orang yang duduk-duduk di Serambi Baitullah Di Mekah Mokaroma Maka ketiga orang itu mengatakan Sebutkan oleh kalian cita-citanya katanya. Yang satu mengatakan Aku ingin menikah katanya dengan wanita ini dengan ini, dia sebutkan tiga wanita aku pengen tak bu ini ya suaminya bilang begitu laki-lakinya <tuh> yang kedua aku pengen menjadi seorang penguasa yang ketiga aku ingin menjadi seorang penghuni surga katanya lalu ketiga orang itu mendapatkan semuanya kenapa? karena telah menyebutkan cita-citanya, Bu. Dan telah tinggi cita-citanya. Yang kedua, yang bisa menggerakkan seseorang, Ibu bisa istiqomah, bisa ingin, kuat inginnya apa? Kamalul ma'rifah, kesempurnaan pemahaman, kesempurnaan ilmu kepada sesuatu yang kita inginkan. Kalau ibu telah sempurna pemahaman kepada surga dan seisinya, dan keindahan di dalamnya, insyaAllah akan mampu untuk sabar kepada setiap rintangan untuk mendapatkannya. Nah, kenapa orang itu terkadang lemah? Karena tidak sempurna pengetahuan kepada sesuatu yang dia inginkan. Coba para ibu, para bapak bayangkannya kehidupan dunia ini. Kenapa orang itu walaupun hujan, walaupun banjir, tetap pergi ke pekerjaannya apa? Karena dia telah merasakan indahnya dan manisnya dunia itu. Tetapi kenapa ketika orang itu berbicara tentang surga neraka, dia tidak takut kepada neraka dan dia tidak termotivasi dengan surga? Sebab makrifat kepada keduanya belum sempurna. Dan demikian juga dengan berkaitan dengan ahlak yang mulia adakah di zaman sekarang wanita terbaik selain zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya tetap manusia terbaik itu ada, akan tetapi terbaik hari ini tidak akan menyamai terbaiknya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dia tidak akan menyamai kebaikan di zaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, <tuh> setiap masa muncul orang-orang yang baik dan Allah ta'ala membangkitkan orang-orang yang baik dalam setiap masanya dalam setiap waktunya ada orang-orang yang ada orang-orang yang baik nah, para ibu, para umahat yang saya hormati dan mudah-mudahan diberikan berkah saya ingin mengakhiri ya karena waktunya tinggal 10 menit lagi Ya, maaf jika pertanyaan ini tidak bisa dijawab semuanya nah saya ingin menjelaskannya barangkali nanti bertanya-tanya bagaimana istri dengan suami akan bersama-sama ke surga jadi bagaimana seorang wanita itu akan bersama-sama dengan suaminya di surga para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wanita di dunia ini lalu nanti dengan di surga itu ada 6 bagiannya. yang pertama seorang wanita yang meninggal dunia sebelum suaminya jadi seorang wanita yang meninggal dunia sebelum suaminya yang kedua seorang yang meninggal setelah ditalak suaminya dan dia tidak sempat menikah dengan laki-laki yang lain jadi yang kedua wanita yang meninggal dunia setelah ditalak dan dia tidak sempat menikah dengan laki-laki lain yang ketiga wanita yang menikah solehah, sudah barang tentu ini pembahasannya dan suaminya tidak masuk surga wal-iyadzubillah suaminya tidak masuk surga yang keempat wanita yang meninggal dunia setelah suaminya jadi wanita yang meninggal dunia setelah suaminya, suaminya meninggal, baru dia meninggal. Dan ini ada dua bagian. Yang pertama, di mana dia tetap menyendiri sehingga dia meninggal dunia. Jadi dia tidak menikah lagi ya. Suaminya meninggal, dia tetap sabar, itu ya menyendiri sampai suaminya meninggal dunia. Yang kedua, dia meninggal dunia setelah suaminya. Lalu dia meninggal apa? Menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi suaminya meninggal, lalu dia menikah dengan suami dengan laki-laki yang lain. Ada poin yang pertama. Ingat Bu di sini. Kalau seseorang itu meninggal dunia sebelum menikah, maka dia akan dinikahkan oleh Allah taala dengan salah seorang penghuni surga. Jadi dia akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki penghuni surga. Jadi ingat bu, yang di dunia tidak punya suami nanti akan punya suami. Karena kalau laki-laki ada hurunin juga sama bagi laki bagi perempuan juga ada hurunin. Dan apabila dia meninggal dunia sebelum suaminya dan telah ditalak oleh suaminya maka dia pun seperti yang pertama jadi dia akan dinikahkan dengan laki-laki penghuni surga jadi dia akan dinikahkan dengan penghuni surga Sebab tentunya kenikmatan bagi penghuni surga bukan hanya untuk laki-laki, Bu. Tetapi untuk perempuan juga. Dan yang ketiga, apabila seseorang itu punya suami yang tidak soleh. Dan dia masuk surga. Maka dia pun akan dinikahkan. Dengan laki-laki yang lain. Tidak akan dengan suaminya nanti disoleh sebab so, suaminya di neraka dia di surga jadi dia apa? di surga jadi dia akan dipilihkan suami ya nah sementara yang suaminya meninggal sebelum dirinya apabila dia tidak menikah sampai dia meninggal dunia Maka dia akan menjadi istri suaminya lagi nanti. Karena ada dalam riwayat di mana seorang wanita aku tidak akan menikah. Di mana dikatakan kamu adalah istri dari suamimu nanti di surga. Jadi kalau seorang wanita salehah Suaminya meninggal dan suaminya soleh dan menjadi penghuni surga dan dia tidak menikah kepada yang lain maka dia akan bersama suaminya lagi dan ini cocok dengan tadi pemani aku apa di surga. Adapun yang terakhir yaitu orang seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya lalu dia menikah dengan laki-laki yang lain yang soleh maka pendapat yang roji bahwasannya dia bersama suami yang terakhir bu. jadi dia bersama suami yang terakhir jadi tidak dengan suami yang yang pertama tetapi dengan suami yang terakhir dia nikah para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sudah masuk waktu asar ya maaf ya. barangkali saya minta maaf jika banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab yang kedua jika bahasa yang saya sampaikan juga kurang berkenan demikian juga beberapa materi dan beberapa sifat yang sangat indah belum terbahas. Saya minta maaf karena waktunya tidak mencukupi, insyaallah di lain kesempatan. Tetapi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi seorang penghuni surga. Dan para ibu semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para suaminya di surga. Dan itu adalah merupakan kenikmatan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita menjadi penghuni surga dan orang-orang yang soleh dan solehah yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga-Nya. Rabbana atina fiddunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.